Mitra bisnis studi banding ke Australia yang dilakukan oleh anggota DPR dari Komisi Delapan menjadi olok-olokan masyarakat, seperti dikutip Kompas, sewaktu berdialog dengan perkumpulan mahasiswa di sana. Anggota DPR terkesan kebingungan dan tidak dapat menjawab saat ditanya alamat emailnya. Bahkan salah satu anggota rombongan memberikan alamat email yang tidak akurat, yakni Komisi Delapan @yahoo.com. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan tokoh blog Indonesia, i n d a Nasution. Mas Indah, apa komentar Anda? Mungkin yang, yang spesifik, yang terlihat bahwa memang itu ya, tidak punya alamat email gitu. Tapi kemudian kenapa ini jadi olokan dan sebagian besar orang yang ada di internet saat ini? Karena ini buat kita yang sudah terbiasa menggunakan、uh, teknologi IT, ini adalah sebagai sebuah、uh, indikator ketidakompetenan ya. Jadi tidak, tidak, tidak mumpuni gitu para anggota DPR ini、uh, karena ba bagaimana mau mumpuni mengerjakan tugas yang lain sedangkan alamat emailnya aja gitu masih seperti itu gitu alamat emailnya masih nebeng ke s anak e sini gitu bukan alamat tidak ada alamat email resmi yang、uh, apa namanya tersedia apalagi kalau dilihat kita lihat videonya gitu ya itu tuh Uh, pada saat pernyataan itu dikeluarkan、uh, Sampir seperti tidak、uh, Yang muncul i t u ketidaktahuan gitu Si anggota d p r s e g e r ini gak ngerti Kita musah n alamat email n a n t i Makanya dia nanya Kemudian ada yang jawab Dan kemudian itu kan oleh teman-teman juga dicoba n Gak g ada yang bisa ada yang Dan saya curiganya kalaupun Jangan-jangan Kalaupun ada yang resmi juga n Gak g pernah diperiksa gitu Jadi memang ini、uh, Mengkhawatirkan ya Kalau buat saya contoh、uh, Anggota DPRK i t a yang tidak kompeten Kalau seperti itu aja Yang basic aja dasar seperti itu masih seperti itu, gimana kita mau percaya、uh, para wakil dewan yang terhormat ini bisa melakukan tugas yang lain?、Gitu. Bagaimana anda menilai kedudukan email gratisan dengan email resmi? Perbedaannya adalah ya itu buk ini alamat email Yahoo itu adalah alamat email gratisan, semua orang bisa punya gitu. Artinya sama seperti apa ya? Kalau untuk komunikasi pribadi dan lain sebagainya nggak ada masalah.、Gitu. Tapi kalau saya mau mengirimkan surat secara resmi tentu harus ke alamat resmi dong gitu kan kalau saya punya、uh, saya mau mengirimkan surat resmi tentu saya tidak mengirimkannya ke alamat rumah si anggota dewan tapi saya mengirimkannya ke kantor resmi anggota dewan kan seperti itu kalau seorang presiden mengirimkan surat tentu tidak ditandatangani asal dan tidak menggunakan alamat pribadi tapi ini kan yang diinginkan oleh teman-teman adalah berkomunikasi secara resmi ke a m a t resmi, itu aja sebenarnya dan itu tidak ada ternyata apa yang paling memprihatinkan dari kejadian ini?、E, masyarakat umum juga mungkin masih ada yang bingung gitu. cuman ini kan kita bicara soal、e, wakil rakyat kita gitu ya yang kita support dengan fasilitas yang begitu lengkap begitu dan kemudian posisi yang sangat terhormat dan kita inginkan mereka bekerja dengan baik-baiknya gitu kan sehingga yang sangat kita harapkan adalah mereka sudah lebih Canggih kan harusnya daripada kita, informasi yang mereka dapat lebih banyak, akses, info, akses ke siapapun, ke publik maupun ke pakar juga lebih banyak, sehingga kita harapkan mereka bisa mengambil keputusan-keputusan berdasarkan informasi yang lebih lengkap gitu, sehingga keputusan buat yang akan berdampak pada kita semuanya juga lebih, lebih, lebih bagus gitu, hasilnya lebih positif. Nah ini... justru sebaliknya indikasi sebaliknya gitu jadi kan kita makin makin ngens lagi gitu perasaannya demikian Indra Nasution saya Dinda Natasha